パンダギタイト、サラー、モモンキタイト、モポニア、キタプリカヤ、サインティンギ、アピパタウス、マンヤパンダニキマンティカニアンエタ、ムルー、クリマガシーパパ、アロパヘンダ、ヤ、シーラカンパ、コレディングポッチュアンナルディブサー、テリパタロパパ、クリマガシー。 baik terima kasih Pak Hendra ada Bapak Prasetyo silakan Pak h k a n p a k Pak Fred Selamat siang Selamat s o r e Pak Fred Ini dengan i b u a m a r i ya? Ya betul Bapak Silahkan Bapak Nah ini mungkin ada persamaan dengan Karantina itu memasukkan tanaman dari mana-mana ya Itu biasanya diminta surat-surat Bu Oke、okay. Amplop、ah, aja Maksudnya surat-surat 500 ribu gitu Ini suratnya Jadi mungkin mereka tidak mau bayar Orang-orang itu ke p e m b a n a n 私は1時間で、uh, 1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間 カローズ・フォーラニャンが、ランカッサマティタジャーでアンポ、イトアピザでプロセスはあり、e レカイトカッサニャピキト、ビュークアティス、ジャンマティアリス、トアスティパクランキオタニャピザー、バッマブンバラ、イトサヤシュタマアラミサンディリ、ジャティフォーロー、カローピザー、ック Yang walaupun kualitasnya kurang baik nanti ditingkatkan. Tapi kalau bekerja sama dengan orang-orang biaya u g a terutama orang-orang custom, itu kalau tidak ada amplop yang penuh dan surat-surat lengkap dari mana kenapa mesti empor dan sebagainya teteh bengek, itu tidak akan diproses. Jawabnya begitu. Jadi jangan marah-marah. i -marah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Sudibio, Pak Leo, selamat sore. マンダーサイヤ、パラザコハリザプロ、ナパディとジュガヤ。イト、プ、えー Uh, komentar saya ya,、uh, kalau yang bisa memang cepat, jangan dibikin lama-lama b e r d u n g g u n g g u gitu. Dan kalau kita impor、uh, kulit itu, kita nggak、uh, m e n y e m p r o t virus atau penyakit. Kalau memang ada ya nggak masalah. p e n y a k i t n e a k e m u i n itu kadang-kadang nggak -kadang perlu diimpor, datang sendiri gitu. Terima kasih. Pak Peng, saat malam? ya. Itu kulit m a l a n y a gak perlu dikarantina Karena itu kan kulit yang diimpor sepatu Itu langsung dipotong dan d i d i k a n sepatu、hmm. Jadi kalau dikata itu kulit perlu dikarantina Untuk yang pabrik sepatu Ya sepatu yang orang pakai sepatu masuk ke Indonesia p e r l u l i karantina untuk sepatunya semua ya t e d i m a kasih Pak Apeng